Doa sesudah makan Oh iya Jangan lupa kalian minum susu Yang sudah ibu siapkan ya Baik bu Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ayo pus kita minum susunya Ayo diva Hmm Apakah teman-teman suka minum susu? Aku suka sekali minum susu setiap hari Rasanya hmm, enak Setelah kita selesai makan, kita juga harus berdoa Ayo, siapa yang sudah bisa? Diva sudah bisa, Bu Diva sudah diajarkan Bu Guru di sekolah Coba bacakan doanya sekarang, Diva Baiklah, Pus Doanya seperti ini Alhamdulillahillahi Ako amana wasaqona wajalana mina muslimin Amin Wah anak ibu memang pintar Oh iya teman-teman Jangan lupa ya Sebelum dan sesudah makan Kita harus berdoa Ayo, coba kita ulangi lagi membaca doa sesudah makan Teman-teman ikuti diva ya Doa sesudah makan Alhamdulillahillazi apa amana wasakona wajalana minal muslimin Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepadaku Dan telah menjadikan aku orang-orang islam